Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mawah dan AA Beraksi Bersama Om Metro Bantu turunkan lemak darah Pemirsa, Anda yang di rumah pagi hari ini bisa langsung bertanya atau curhat ke Mama Dede, silakan. Anda bisa hubungi 569-76809 untuk yang di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 021-569-76809. Bisa juga uh, curhat melalui Skype, silakan di atsajaid kami di Mama HAA beraksi. Apa kabar Ibu-Ibu? Baik! -Ibu? Alhamdulillah, sehat semuanya Ibu? Sehat! Keluarga sehat di rumah? suami ya. alhamdulillah suaminya baik enggak baik iya pasti semua <laughs> istri mengidamkan suami yang baik hati juga penyayang ya bu ya uh, namun tanpa kita sadari dalam kehidupan rumah tangga sering para suami itu melakukan tindakan yang uh, menyakiti hati pasangannya ya misalnya suami perlakuannya kasar kepada istri nggak nafkahin suami juga menelantarkan istri bersikap buruk kepada istri banyak yang lainnya juga nah pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut kita ikuti Tausiah Mama untuk tema kita akibat perlakuan buruk suami pada istri silakan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Siapapun dalam rumah tangga pengennya tenang dan tentram. Sakinah mawadah wa Iya apa iya? Iya. Tapi yang Anda jangan lupa, yang namanya dunia. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sengsara. Ada terkabul, ada tidak. Ini dunia, dan ini mutlak. Sunnatullah, hukum alam. Dunia ini panah. Ada awal, ada akhir. Begitu pula dalam rumah tangga. Boleh jadi waktu awal rumah tangga suami Anda. Masya Allah. Sangat memanjakan istrinya. Begitu baru nikah. Namanya juga berbulan madu. Pernahkah Anda mendengar bertahun madu? Enggak. Artinya madunya pernikahan cuma sekian bulan. Kesananya terserah Anda. Ada suami dari awal nikah, manis, baik. Terus sampai akhir kehidupan, manis dan baik. Mau apa mau? Mau. Ada suami yang awalnya manis dan baik, di tengah-tengah nyebelin. Ada suami yang dari awal nyebelin sampai akhir nyebelin. Ada yang dari awalnya baik jadi nyebelin, yang nyebelin jadi baik jadi ada empat kelas. Ibu mau yang mana? Yang mana maunya? Dari awal baik sampai akhir kehidupan baik. Mau apa mau? Tapi apakah bisa? Wallahu alam jisawak ini namanya dunia. Kadang-kadang suaminya nyebelin. Kadang-kadang bini yang nyebelin. Wa Wa'ansiruhun nabil ma'ruf.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 wah perempuan prasanya ibarat tulang rusuk yang bengkok yang kalau di luruskan sekaligus bisa patah makanya perlahan-lahan dengan penuh kasih sayang kemudian apalagi kalau seandainya suatu saat istri kalian menyebalkan kalian nih buat para istri sadar nga sadar berasa enggak berasa ngaku enggak ngaku dalam ayat ini Allah menyatakan para istri kadang-kadang menyebalkan buat suaminya walaupun Anda ngaku al-Quran loh, nah mungkin tidak Jadi sekarang Kalau suatu saat suami Menyebalkan buat istri memperlakukan istri dengan tidak baik Misalnya, maaf Satu, misalnya Yang namanya kepala keluarga Suami apa istri? Suami Laki-laki kepala keluarga Anissa 34 Ternyata suaminya malas So keblok, een kemauan. hebt, aja. Tidak een usaha. Otomatis kepemimpinan een rumah Je dipegang een oleh Je Ada een begitu? Je hebt een Kerja Je mau. een blok. mau. Nonton een makan. Main di een blok. Ngobrol sama tetangga, ngeloneng di warung, balik lagi ke rumah, tidur, kebluk. Orang Ciamis bilang namanya Hardolin. Masa Allah, kebluk banget. Otomatis isinya gak diam. Muncul dia yang nyari duit, dia yang kepala keluarga. Masa Kalau ini yang terjadi, artinya suaminya memperlakukan istrinya dengan buruk. Aturan dia yang nyari duit, jadi istrinya yang nyari duit otomatis karena diaannya begitu kelakuannya ibu sebel apa sebel sama laki begitu sebel. sebel bener apa sebel beneran sebel satu wibawa suami di mata kita istrinya hilang ngapain gua punya laki nyari duit gua sendiri ya kan ya. hilang otomatis kehormatan seorang suami jauh berkurang dari seharusnya Otomatis istri pun menghormati suaminya kurang. Kehormatan kurang dari istri buat suami. Penghargaan kurang. Boro-boro kagum dengan suami begitu mah. balenak sih iya. Punya laki kayak gitu. Tawa sih dia. balenak tahu punya laki begitu. Jijai banget makan doyang ya duit gak mau. Tuh. Terus apa lagi? Misalnya. Suami yang menyebalkan Misalnya, maaf Suami ini Punya Mahar Waktu nikah Dengan mas Kawin sekian ngutang ah. Dalam ilmu pikir Mahar boleh ngutang Cuman kalau saya Kalau belum nikah aja udah ngutang Bagaimana hidup selanjutnya ya Kalau saya mendingan mundur Tapi kalau ada seorang suami yang ketika menikahi istrinya mutang maharnya masyaallah istri gedek apa diajak ngapa-ngapain enggak maharnya aja belum dilunas. Dijai <tik> banget ya Bu punya suami <tik> begitu mah. Ada lagi suami yang mahar dipakai suami tanpa izin istri. Boleh kah mahar istri dipakai sama suami boleh. Punya cincin kata suami buat modal usaha yuk cincinnya dijual lumayan kan 10 gram kalau ribu, dapat 5 juta kita nge warung yuk kalau istrinya rido boleh kalau dicolong sama suaminya saya kira ibu senang apa sebel sebel Tuh, jangan begitu poni jadi suami disembelin sama bini kalau mahar bini diambil sama suaminya tanpa diizinkan ngapain lagi maaf maaf ini mah biar para suami ngerti Boleh jadi suaminya egois. Boleh jadi suaminya kerjaannya hanya ngeloneng di luar. Main catur di luar. Main domino di luar, main kartu. Istrinya nganggur di rumah semaleman. Kesepian, kedinginan. Nggak pernah didekap. Nggak pernah dipeluk. Nggak pernah dipuji. Padahal suamin ngejegrek ada. Kira-kira ibu senang punya laki begitu? Enggak. <tik> Sebel tujuan begitu, mong jangan cengar-cengir dengerin orang. Tahu omong. Dengerin, dengerin. Biar pada benar lu jadi laki. Yang benar jadi laki. Jadi, tuh tuh diantaranya itu yang nyebelin. Atau maaf si suaminya Ngejanjiin nanti ya habis bulan hmm. saya beliin gelang 10 gram. Hmm. Januari udah habis maar dat is niet zo. is depan lagi. Kira, Kira is sebel Subonga. Sebel. Wa, wa, wa, wa, wa, manusia itu harus wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, janji wa, wa, a janji <laughs> Jadi jangan janji doang. Kita mah udah enggak perlu janji, tapi bukti. Iya apa iye Iya. Yeah. Apa iduh istriku yang cantik. Uh. Betapa cantiknya dikong. Biar cantik beliin tuh baju yang mahal. Uh. Beliin emros yang bagus. Uh. Kasih duit biar sepatu bagus. Uh. Kasih makanan yang enak biar ceria wajah istri Anda. I pengen bini cantik enak dilihat, koret. Uh. Yeah. Yeah. Ibu kalau punya laki koret, kira-kira wajah ibu ceria apa manyun? Yeah. Dengerin loh uh. <laughs> Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan istri ini kurang ceria Kurang bahagia Menyebabkan kita kurang penghargaan dengan suami Apalagi yang menyebabkan kita Kurang memberikan penghargaan sama suami Kalau suami Dalam berhubungan badan puas Mulu istrinya ditinggal Dicuekin eh. Makanya Rasul bersabda dengerin nih Ini hadis Nabi Rasul bersabda kalau laki-laki cepat Terangsang cepat selesai Perempuan lama terangsang lama selesai Makanya tugas para suami Rangsang dulu istri anda eh. <gay> Garelo Begitu istri Anda sudah terangsang, Anda berhubungan, puaskan istri Anda baru anda menyelesaikan masalah. Ah. Begitu tuh aturan fisab. Kenapa? Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian istri. Kenapa? Al-Baqarah 187. Kenapa? Ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai bini suami. Makanya jangan egois karena kamu makai punya bini loh. Puasin dulu bini lo begitu. Apa Alsis Suryadi? Jadi begitu Al-Qur'an mengajarkan kepada kita apalagi yang menyebabkan istri sakit hati dengan suami sehingga tidak menghargai suami. Kalau suami sedikit-sedikit mulutnya tajam. Anggota ragunan di absen. Maki-maki dari mulut dia. Masa Apalagi KDRT. Dikit-dikit pak. Dikit-dikit oh. tendang. Oh. Masa Allah. Tiap pagi tuh bini mikir jam berapa gue ditendang. Uh. Jam berapa gue ditampol. Kira-kira kalau kita para istri punya suami yang begitu. Tenang gak rumah tangga? Enggak. Suami itu kepala keluarga. ...wajib mengayomi istrinya... ...melindungi istrinya... ...membela istrinya... ...menyenangkan istrinya... ...bukan menyudutkan si istrinya... ...niat pernikahan... ...tujuannya okay. di taskunu ilaiha... ...agar kalian tenang dan tenteram... ...wa okay. jala bainakum mawadda tawarohmah... ...orang kalau sudah punya rumah tangga yang sakina... ...diberikan oleh Allah... ...perasaan kasih dan sayang... ...yuk para suami... ...robah sikap anda yang kasar... ...yang keras... ...yang egois dengan cara melindungi dan mengayomi istri anda, insya Allah kami para istri akan enjoy punya suami seperti itu. Amin. Marohlohokwal. Kalau mak istrinya eh istrinya, mas suaminya romantis ga? Oh udah tua. Lah iyalah masa dia bininya eh lakinya muda, dia jodot tua. Tapi tua juga kalau romantis enggak harus uh, mesra-mesraan kan enggak harus itu, nah, bu. ya. begini deh yang namanya nenek-nenek dengan aki-aki. Aduh, -aki. uh. Nek, keriputmu banyak. Ah. Tapi aku tetap mencintaimu. <laughs> Walaupun kau sudah tua. Bagiku, kau tetap tidak Muda. <laughs> Oké, okay, baik Kita harus break dulu sebentar Nanti kita akan het lagi brengen, ik ga het erop brengen, ik ga het erop Wat